Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina wa min sayyati A'malina Man yahdihillah Fala muzillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da aw la rabbuna fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wasyarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin ikhwati fillah hafizakumullah. Uh, Alhamdulillah sore ini Selasa tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Yang bertepatan dengan tanggal 21 Desember tahun 2021 Alhamdulillah Berucap syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena semata-mata Limpahan rahmat dan berkahnya lah Kita masih diberi kesempatan Untuk uh, Menghirup Segarnya nafas kita masih diberi kesempatan Mampu mengayunkan Kaki Untuk melangkah Dan juga kita masih diberi kesempatan Untuk uh, Menyambut dan uh, Memenuhi Ajakan Bertolak buli ilmi Karena Tidak semua ajakan tolabul ilmi disambut ada yang e, dihadapkan dengan kenyataan banyak kendali, banyak kendala banyak halangan ada juga yang memang sama sekali tidak tersentuh, tidak terketuk hatinya Nah kita di situ bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apalah arti Hidup di dunia yang dijalani Tanpa eh, Merasakan manisnya Bertalabul ilmi Para ulama kita Rahimahumullah Yang tentunya Dari generasi Terbaik umat ini Yaitu para sahabat Radhiallahu anhum ajmain Yang setelahnya diikuti oleh generasi tabiin Dan Tabi'ut tabiin Mereka Eee uh, telah meninggalkan pesan dan wasiat buat kita agar menjaga semangat talabul ilmi bahkan itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka masih tetap ingin hidup di dunia ini di antaranya Pernyataan dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Imam Abu Nuaim rahimahullah sahabat Umar bin Khattab menyatakan laula thalathun laahbadtu an akuna qad laqitullahan kalau bukan karena tiga alasan Saya ingin sekali Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Motivasi untuk hidup Yang membuat Seseorang itu Berusaha untuk bertahan Membuat seseorang itu tidak mau menyerah kalah Yang membuat seseorang Memiliki semangat Untuk menjalani Lika-liku kehidupan Apa? Ada Yang mengatakan Anakku Semangatku Ada yang Bilang Sebelum Meraih eh, kedudukan tertentu belum bisa terpejam mata dalam nyenyak tidurku. Macam-macamlah motivasi yang membuat seseorang itu untuk bertahan. Para ulama kita, contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada tiga sebab dan tiga alasan. Yang membuat saya tetap ingin bertahan kalau bukan karena tiga alasan tersebut La ahbab tu'an aku naqad lakitullaha Saya ingin untuk segera bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kata Umar bin Khattab Laula an adhu ajab hati lillah Yang pertama karena masih ingin sujud ingin meletakkan Dahi di atas Lantai, di atas tanah, di atas Bumi Sujud lillahi ta'ala Maka sungguh merugi Dan amat celaka Seseorang yang tidak merindukan Sujud Seseorang yang menganggap Sujud itu sebagai suatu Beban Terlihat dan terbukti Ketika tidak bisa dia berlama-lama sujud, sekali dia sujud, kalaupun dia sujud, inginnya segera dia angkat saja kepala itu dari tempat sujud. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak riwayat digambarkan dan dijelaskan para sahabat. Termasuk juga adalah istri-istri beliau tentang ruku dan sujudnya, terutama ketika salat malam. Pernah beliau salat malam dalam hadis Huzayfa ibnul Yaman yang diriwayatkan Al-Imamud alimamutirmidi rahimullah dan disahhikan oleh Syekh Al Albani al digambarkan betapa Lamanya Nabi Muhammad berdiri. Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, An-Nisa dibaca dalam satu rakaat tambah antara Al-Maidah ataukah Al-An'am. Perawi di situ menyatakan ragu. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am. Mau Al-Maidah, mau Al-An'am. Sama-sama panjang. Itu dalam satu rakaat. Disebutkan kemudian beliau rukuk. Nah, wa min qiyamihi. Lamanya rukuk itu kurang lebih sama dengan lamanya berdiri. Kalau berdiri kurang lebih satu rakaat itu 2 jam. Berarti rukuknya kurang lebih 2 jam juga. Kita kurangi setengah jam jadi satu setengah jam Ruku satu setengah jam Ketika sujud Nahwan min ruku'ihi Sebelumnya Iktidal Ketika iktidal Lamanya kurang lebih sama dengan rukunya Ketika sujud Kurang lebih lama dengan berdirinya Sujud itu nikmat Maka merasa tersiksa lah dan sangat berat dirasa seorang hamba yang karena uzur ada satu penyakit yang diderita membuatnya tidak bisa sujud. Saya pribadi punya teman dekat seperti itu sudah satu tahun setengah lebih tidak bisa sujud. Karena ada gangguan di bagian kepala, leher, dan tulang belakang. Yang bisa dia lakukan hanya duduk di antara dua sujud. Untuk sujud cukup sedikit merendahkan kepala. Dia paksa untuk sujud tergelimpang. Hilang keseimbangan. Saat bercerita ketika dia menyampaikan kita juga sampai bisa merasakan sedihnya bayangkan ingin sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa walaupun kita berprasangka baik pahalanya tidak akan beda karena keinginannya sangat kuat hanya karena faktor sakit disebabkan uzurnya itulah ia tidak bisa sujud Syariat sujud banyak sekali, mulai dari sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud di dalam salat wajib, sujud dalam salat sunnah. Maka setan saja itu marah kepada manusia saat melihatnya sujud, dia bilang. Saya diperintahkan sujud Namun membangkang Sementara dia diperintahkan sujud dan mau Nah ini Alasan pertama Yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Kenapa beliau itu semangat untuk tetap hidup Karena masih ingin sujud Berlama-lamalah dalam sujudmu Nikmatilah sujud itu Betul-betul Yakin Bahawa saat itu dirinya sedang Merendah-rendahkan diri Di hadapan Allah Zat yang maha tinggi Yang kedua Kata Umar Ibn Khattab Al-ajlisa fi majalis Yuntaqa fiha Tayyibul kalam kama yunaqa Jayidul tamri Alasan kedua yang membuat beliau semangat untuk bertahan hidup adalah karena ingin terus bermajelis. Menghadiri kajian-kajian yang bertujuan memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Kajian-kajian ilmu yang diselenggarakan untuk mengetahui manakah yang harus dia kerjakan sebagai hamba dan mana pula yang mesti ditinggalkan setiap ucapan diteliti setiap pernyataan itu di cross check sebagaimana memilih kurma antara yang berkualitas dan yang mana perlu untuk di Singkirkan. Yang ketiga, kata Umar ibn al Khattab, awan asyrafi sabillillahi azza wajall. Alasan beliau yang ketiga, kenapa ingin bertahan hidup di dunia, karena seumur hidupnya beliau berharap bisa tetap terus berjuang fi sabillillah di jalan Allah subhanahu wa taala. Nah, ikhwanillah, rahimakumullah. Ini pesan yang ditinggalkan oleh para ulama kita Bukan hanya Umar bin Khattab Tetapi banyak sahabat juga menyatakan hal yang sama Termasuk sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu Nah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sore ini termasuk waktu Yang bisa kita manfaatkan Selain waktu-waktu sebelumnya yang sudah diberikan dan juga semoga Di waktu-waktu yang akan datang pun demikian Waktu-waktu yang kita gunakan Dan kita manfaatkan Untuk mempelajari agama Menuntut ilmu syar'i Untuk diamalkan dan didakwahkan Terkait dengan tema yang diangkat Dan judul yang terkait Memang benar Tidak salah sama sekali Bahawa pembahasan tentang anak sangatlah purgen tidak bisa ditunda-tunda dan tidak mungkin untuk ditawar-tawar karena berbicara tentang anak sama artinya berbicara tentang kita sendiri berbicara tentang anak itu sama artinya membicarakan masa depan terlambat sedikit terlambat sedikit Bisa putus regenerasi Walaupun yang terlambat Sudah lumayan banyak Tetapi itu bukan alasan Untuk kemudian kita menyerah Dan berpangkul tangan Ibarat orang yang Berlari Dan dia tertinggal di belakang Tidak boleh dia Kehabisan nafas Dan jangan sampai putus asa Tapi berusahalah dia untuk mengejar secepat-cepatnya agar tidak tertinggal di belakang. Beberapa hal di sini ingin saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Yang pertama, di antara konsep dasar pendidikan anak di dalam Islam yaitu setiap anak bukan hanya milik orang tuanya setiap anak di dalam islam adalah milik dan aset kita bersama mudahnya begini kalau dalam angka ada seratus anak dia punya seratus orang tua seratus anak minimalnya memiliki seratus orang tua Bukan satu anak, satu orang tua Karena Anaknya si A Juga anaknya si B Anaknya si C Anaknya si D Jangan berpikir bahwa si A Adalah anaknya si A Si B Adalah anaknya si B dan seterusnya Dan itu yang terjadi Maka perlu diubah Cara berpikir dan mindset seperti itu Melihat seorang anak Jangan sekali-kali mengatakan Oh bukan anak saya Melihat seorang anak Jangan pernah mengatakan Oh itu anaknya si Fulan Tapi melihat setiap anak Itu anak saya juga Melihat anak yang lain Itu juga anak saya Subhanallah ketika hal ini terlaksana dan terwujud Anak-anak kita akan mendapatkan perhatian yang cukup Yang memberikan perhatian bukan cuma orang tua kandungnya sendiri Tetapi setiap orang tua Memperdulikannya Setiap orang tua Memberikan perhatian untuknya Walaupun bukan orang tua kandungnya Melihat seorang anak Melakukan kesalahan Melanggar suatu aturan Dilihat Alhamdulillah bukan anak saya Salah Seharusnya ikut bersedih juga Kenapa? Karena dia juga anak kita Sebaliknya ketika melihat seorang anak Dia berprestasi Dia baik Bagus akhlaknya Kita juga ikut turut bergembira Ikut serta berbahagia Kenapa? Yaitu anak kita Di saat yang sama Ketika ada seseorang yang Ikut Memperhatikan dan memberikan Kepedulian terhadap anak kita Berterima kasih, bersyukur Perhatian dan kepedulian Apakah itu bentuknya Kita mengucap Alhamdulillah Anak kita juga diperhatikan sama orang Ini contoh ya Ketika hal ini Tidak di apa Tidak dilaksanakan Contoh paling sering itu apa Salah paham antar orang tua Berujung pada pertengkaran Perkelahian Bahkan saling mendendam Itu kalau ditelusuri Ditelisik Sebabnya apa? Karena menganggap Seorang anak ya anaknya orang tuanya Contoh nih ada seorang anak kecil Lari-lari di teras masjid Melintas lagi di ruang utama masjid Main-main Sampai mengganggu Halakoh Taklim. Ada satu yang berinisiatif Dihentikan Anak-anak yang sedang bermain itu Diberi pengarahan Diulang lagi Panggil lagi Masih pada waktu yang sama Diberi pengarahan Diingatkan Fungsi masjid dibangun itu untuk apa Diulang lagi, sampai akhirnya peringatan lebih keras. Peringatan lebih keras. Mungkin secara kata-kata, barangkali intonasi dan nada, atau mungkin langsung dikasih hukuman, karena yang menegur memang berhak, katakan pengurus atau ustadnya. Pulang anak itu ke rumah, diceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya marah dan tersinggung. Didatangi, apa haan itu memarahi anak-anak? Kok -anak. oh, saya saja bapaknya gak pernah marah mainan anaknya kok? Nah itu. Itu contoh itu. Kalau di luaran sana sering. Ya. Di masyarakat umum, banyak terjadi. Bertengkar orang tua hanya karena anaknya ditegur. Hanya karena anaknya... Ya. Dikritik dengan keras, mestinya kan bersyukur anaknya masih diperhatikan oleh yang lain. Contoh sebaliknya, walilah dibilah ada dua anak bertengkar, ramai dikelilingin dengan teman-temannya itu. Ya karena kita mendengar suara teriakan-teriakan teriakan mereka, kita penasaran kita datang ada apa ini? Berkelahi, mi. siapa yang berkelahi? Itu si Yadi sama si Yudi Misal Si A dan si B Alhamdulillah bukan anak saya Pergi dia Itu kan keliru Walaupun itu bukan anakmu Secara kandung Tapi anak kita bersama Itu bisa dilorai Itu poin yang pertama Ikhwati fillah rahimani wa rahimahumullah. Nah para sahabat, sebelum sahabatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan perhatiannya luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anaknya kaum muslimin, anak-anaknya para sahabat. Bukan hanya anak-anak beliau saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam banyak riwayat bukan cuma 1 2 3 dan 4. Dalam banyak riwayat selalu memberikan waktu untuk mendatangi, menyapa, mengajak berbicara, mengucapkan salam, mendoakan, berdiskusi, meminta pendapat, menitipkan pesan. Bahkan mulai dari yang sebelumnya, mentahnik, menggendong, memangku, membelai, menjenguk yang sakit kepada anak-anak Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian. Itu suatu hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas dan kegiatan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu tidak tahan. Ketika melihat sejumlah anak berkumpul untuk tidak mendatangi, tidak tahan beliau. Maunya Nabi Muhammad menyapa mereka, mengucapkan salam dan mendoakan. Kalau sudah selesai sholat, anak-anak berkumpul berharap dibelai dan dipegang uh, pipinya oleh Nabi SAW. Berharap untuk didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. anak-anak sedang bermain saja itu didatangi oleh Nabi Muhammad sekedar mengucapkan salam. Asalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada waktu-waktu khusus, ada momen-momen tertentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak anak-anak itu untuk berkegiatan. Yang itu kemudian ditiru dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Dari Uthman Ibnu Ibrahim diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah Beliau mengatakan raaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurruna wa nahnu sibyanun fa yusallimu alaina Seorang tabi'im bernama Uthman bin Ibrahim Bercerita Dan itu ternyata Teringat kuat dalam uh, Memorinya Kata beliau Saya Masih ingat Ketika Ibnu Umar Melintas Saat itu kami sedang bermain Wanahnu Sibyanun Kami masih anak-anak kecil Lewat begitu saja? Jawabannya tidak. Cuek, acuh dan tak peduli? Juga tidak. Tetapi beliau sempatkan fayussalimu alaina. Beliau mengucapkan salam untuk kami. Anak-anak kecil Sibyan itu anak-anak kecil belum mencapai usia baligh. Siapa anak-anak itu? Anak-anaknya bukan itu anak-anak sahabat lain diperhatikan dan dipedulikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga disebutkan dalam biografinya kana yamurru bina fil jum'atin Fayyusallimu alaihina idhamarrah wanahnu sibyanun. Anas bin Malik itu setiap pulang Salat Jumat kalau melewati sebuah kampung di sana selalu mengucapkan salam untuk anak-anak yang dilewatinya. Sahabat Abu Hurairah juga pun demikian ala Sahabat Abu Hurairah itu selalu Mengucapkan salam untuk anak-anak kecil Sekali lagi Yang belum mencapai usia balik Ini salah satu bentuk Perhatian Dan praktek kepedulian Para ulama terhadap anak-anak Itu contoh dan teladan buat kita Bukan saja kepada anak-anaknya tapi yang menjadi persoalan sekarang Jangankan anak orang, anaknya sendiri aja Enggak diperhatikan Oh anaknya sendiri saja jarang e, Dipedulikan Mau mempedulikan anak orang bagaimana Maka pada poin yang pertama ini sekaliguslah lah kita e, Berusaha untuk Mengingat kembali bahwa Anak-anak itu semua perlu perhatian Anak kita juga anaknya orang Kalau bisa kita lakukan bersama-sama, tidak ada satupun anak yang merasa kurang perhatian. Sebab yang memberikan perhatian itu semua orang. Ehwati <tuh> filah <lala> rahimani warahimakumullah. Jadi kalau ada melihat satu anak terlihat termenung. Dia terlihat bersedih, Menyendiri, Tolonglah, Jangan dilewatkan begitu saja, Tolong jangan dibiarkan, Apapun alasannya, Dia pasti sedang memerlukan perhatian, Apalagi santri-santri kita, Yang orang tuanya jauh, Di kampung halaman sana, Antum semua, Yang berkesempatan Bisa Tinggal Menetap Di lingkungan pondok seperti ini Semuanya punya kewajiban Memberikan perhatian Buat anak-anak santri-santri ini Kasihan mereka Tapi sekali lagi Mulai dari perhatikan Anak-anaknya sendiri dulu Tapi saya anggap Dari itu apa namanya kita berprasangka baiklah bahwa setiap orang tua di sini sudah dan telah memberikan perhatian yang cukup buat anak-anaknya maka lanjutkan itu jangan cuma anak-anaknya sendiri tapi santri-santri yang umahat kepada santriwati putri yang aba dan ikhwannya untuk santri putra mereka itu anak-anak kita. Yeah. Salah satu indikatornya mudah. Salah satu indikatornya sesekali waktu mungkin perlu di apa ditanya ikhwan yang tinggal di sini. Abu Fathaki, misalkan Abuul Faruk mana Abuul Faruk? Nah, pakai masker nggak? Nggak tau kita. Abuul Faruk, misalkan Abuul Faruk kenal dengan yang baju warna biru itu nggak? Ini contoh aja, nggak usah dijawab. Tapi kalau mau jawab nggak apa-apa. Yang jubah biru ini, ya. itu itu indikator sederhana. Ini mohon maaf, Om, kan tadi judulnya apa namanya? Ya kita bilang kesalahan dalam mentarbiyana dan solusinya kan ya. Jadi solusinya ini salah satunya begitu indikatornya. Setiap ikhwan lah, ustadznya atau kita sesama ikhwan nggak usah nunggu ustadz Abu Abdullah Rifa'i atau ustadz. Abu Thaifah Yunus, gak usah nunggu beliau beliau, tapi sama kita. Abu Faruk dengan Abu Ahmad, mana Abu Ahmad? Dengan ya. misalkan beliau, eh kenal tak sama yang sadri sana? Gak tahu. Ah itu bahaya itu salah itu. Saya berani teriak keras salah itu. Tolong di, kita kita perbaiki bersama lah. Kita harus kenal Oh ini namanya si Fulan kelas MT apa MT ya kan MT Teki misalkan ini asalnya dari dari mana heh dari sini oh berarti udah dikenal dong ya? alhamdulillah ya, ini contoh yang dari luar lah ya kan harusnya kan kalau sesama di dalam sini udah saling kenal kan gitu ya kalau nggak kenal kebangetan nih tuh yang lebih parah lagi sama orang tua nggak saling kenal itu lebih parah lagi tapi yang saya maksud itu santri-santri dari luar, mereka asrama di sini eh namanya memilih tempat ini untuk belajar, ya kita berikanlah perhatian. Itu yang menjadi salah satu faktor santri-santri itu betah di suatu tempat. Kenapa? Dia diperhatikan. Semua ikhwan di sini menjadi orang tua asuh mereka. Tanya, itu kenal enggak ah, sama santri yang sana? Uh, santri baru kah? Santri baru gimana udah 4 tahun di sini kok oh iya ya. Anak enggak tahu. Eh salah itu. Apa sudah kenal sama ini ya? Kenal sama ini ya? Kenal sama ini. Kenal dari mana? Dari sini. Bukan cuma sekedar tahu nama tahu dari daerah asalnya. Tetapi kita punya kedekatan personal dengan santri-santri ini, semua anak-anak kita. Ya. Kita bisa tanya, kita bisa paham dan kita tahu dia ya sedikitlah latar belakangnya. Sehingga mereka bisa bercerita kalau ada masalah, mereka bisa mengungkapkan rasa, bila ada sesuatu yang menghimpit dada. Dia gak bingung, bukan jadi santri yang termenung. Ini udah jelas-jelas termenung. Gak ada tanggapan dan tidak ada reaksi dari yang melihatnya. Anak itu ngapain ya? Sedih. Paling uang jajannya habis. Udah, gitu aja. Cuma dijadikan objek pembicaraan, bukannya objek yang didekati. Antum masih yang deketin ya? Ana baru karyawan nih. Ayos, ana, air, kan itu. Duduk di sampingnya. Nama mas? Gitu. Harus tahu nama lah. Bukan cuma mas, gitu enggak Namanya siapa? Bukan oh, namanya siapa? Udah lama di sini kok. Kita harusnya bilang mas Agus. Kalau zaman sekarang santri udah enggak ada yang namanya Agus ya. Namanya sudah islami semua Mas Fauzan gitu ya, Mas Fauzan kenapa? Sakit Enggak mi Laper Belum makan ya Enggak juga mi Kangen sama orang tua Enggak baru kemarin ditengok Kok kenapa diem? Enggak kok Minimalnya dia diperhatikan Seperti itu tapi saya yakin ketika pendekatan ini dilakukan bersama-sama, saat ditanya kamu kenapa mas, ah numi apa kemarin abiku telepon, katanya bibi yang di Jawa sana meninggal dunia, padahal bibi itu baik sama saya. Oh gitu, di situ melaksanakan fungsi dan peran kita sebagai pendamping, sebagai orang tuanya saat mas, saat di sini. Jangan ya sabarlah Mas Fauzan gitu. Ami juga pernah lho sedih seperti kamu, kan gitu? Membersamai dia dalam kesedihan. Ami juga pernah sedih seperti kamu itu. Bahkan dulu Ami tinggalnya sama bibik yang meninggal itu Udah kecil dirawat udah kayak anaknya sendiri. Tapi waktu itu Ami ada apa gitu, enggak bisa mengikuti proses penyelenggaraan jenazahnya sedih. Tapi didoakanlah. Sampai sekarang Ami terus mendoakan bibi itu Jadi di, diberi semangat Itu satu contoh Saya yakin coba kita bayangkan Dan kita kira-kira sajalah Kita kira-kira sajalah Dan saya yakin perkiraan kita nanti akan sama Dan biiznillah Kenyataannya pun tidak jauh beda Allah subhanahu wa ta'ala maha Maha kuasa Ketika kita semua terlibat Dalam hal ini setiap anak Setiap santri di sini kita jadikan sebagai anak kita yang kita berikan perhatian minimalnya disapa, mengucapkan salam buat mereka. Saya yakin setiap santri akan betah di sini. kan tahun kemudian muridnya bisa 100, 500-an, 600-an ini. Ketok Tular. Pondoknya di Darussalaf Bontang aja. Kenapa? Wah, uh, kita kayak enggak pisah dengan orang tua. Kenapa? Semua di sana pengurusnya berapa? Santrinya berapa? 500. Pengurusnya berapa? pengurusnya dia sebut nama jumlah ikhwan yang tinggal di sini 70 banyak sekali pengurusnya iya ustaznya 70 juga ustadznya lulusan Yaman semua itu pertanyaannya enggak made in indonesia semua enggak bisa iya karena semua orang tua yang ada di sini itu memposisikan dan diposisikan sebagai pengajar dan ustadznya semua santri di sini itu kan salah satu kesalahan yang harus dihapus tuh. Ketika seorang ikhwan merasa aku bukan pengurus, aku bukan ustadz, aku bukan mursyid, saya di sini ikhwan biasa. Tidak ada salafi itu biasa. Yang namanya salafi itu pasti istimewa. Yes. Pasti istimewa. Itu dari beberapa indikator. Coba kita lihat dari satu indikator ini saja. Berapa persentase? ikhwan yang tinggal di sekitar makhad ini dan mengenal satu persatu santri yang dari jauh. Silahkan diukur Kira-kira sampai 50% Abdul Faruq? Hah? Belum ya? ya? Belum. Tapi enggak apa-apa, ini kan kita kan berusaha cari solusi ya, cari solusi. Kira-kira kalau kita punya anak di Jawa, kita punya anak di Jawa, katanya di pondok pesantren di Jawa. Terus anak kita diperlakukan seperti yang saya terangkan tadi orang tua kira-kira senang atau tidak itu? Abu Barok senang Lalu tanya gimana nak? Betah kamu di sini? Gak mau pulang aku bi. Lo kenapa? Abi gak perhatian sama aku. Di sini hewan-hewannya perhatian sama kami bi. Gimana? Kita punya teman ngobrol, ya kan? Itu dapat cerita dari Ami ini. Dulu waktu kecil dia kayak gini-gini, ya kan? Abi gak pernah cerita kecilnya seperti apa. Kan itu waktu aku sakit di, ab, a, a, Ami itu yang bawa saya ke rumah sakit. Nggak usah nunggu pengurusnya mana nih? Kan itu yang bagian kesehatan siapa ini? Nggak usah nyari lah lihat santri sakit langsung dirawat. Tidak perlu menunggu pengurus karena kita semuanya pengurus. Terus nak terus nak, iya si Ami itu ngajarin aku apa cara bertahan nami. Udah aku nggak mau pulang, aku di sini aja. Masya Allah. Jazakallah. Sebab mana? Kalau kamu betah juga, Alhamdulillah. Kamu betah di sana, nak betah mi, wi? Napa? Wo, aku tiap Jumat sekali dianterin makanan tu sama Ikhwan-Ikhwan di sini. Saya masih ingat dan saya yakin asatidah juga pun demikian. Kita ketika masih diaman, kadang-kadang kita sampai pasang muka juga. Selesai solat Jumat itu, kumpul-kumpul, ya kan? Kadang-kadang aja berharap ada orang Yaman manggil kita makan siang. Nih, ya. Gitu, Ustaz Abu Abdillah ya. Kita di Diamat, Mustadi Yunus juga. Eh, kalau kita juga dulu diajak makan sama Ustaz Yunus ya kan. Ia selesai solat Jumat, berapa-rapa duduk begini ya kan. Kita kan, ayahkuan, makan datang, diajak makan. Kita merasa diperhatikan akhirnya. Sering anak-anak ini dikasih hadiah. Gak usah nunggu kenaikan kelas, gak usah nunggu pengumuman nilai. Ini ya, sedikit. Ini dibagi sama temannya. Intinya satu lah. Intinya kalau secara teknis, ya, secara praktek di lapangan, saya yakin e, banyak dari kita mampu untuk mengembangkannya. Tapi yang terpenting, esensinya bagaimana kita memberikan perhatian kepada setiap anak, bukan hanya anak kita sendiri. Semua punya cara berpikir yang demikian. Semua punya cara berpikir yang demikian. Tadi saya sudah sebut secara global dalil-dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memangku anaknya sahabat sampai anaknya itu mengencingi apa baju Nabi Muhammad s.a.w bagaimana Nabi Muhammad mentahnik anak-anaknya para sahabat bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan salam mendatangi mereka yang sedang bermain bagaimana Nabi Muhammad s.a.w menjenguk seorang anak yang sedang sakit bukan anak beliau, anaknya sahabat bagaimana Nabi Muhammad s.a.w bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang tuanya? Hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan rencana Nabi Muhammad SAW yang ingin memperpanjang bacaan salat, tapi kemudian dibatalkan. Kenapa? Fa'asma'u buka as-sabi. Di tengah-tengah salat, kata Nabi Muhammad, saya mendengar suara tangisan anak kecil dari arah belakang. Dari arah umahat, dari arah apa jamaah wanita faatajawazu fi salati karahiyataan ashukhala ummihi setelah mendengar suara tangisan dari arah belakang saya percepat salat saya peringkas tapi tetap sempurna tentunya hanya rencana yang ingin bacaannya panjang dipersingkat kenapa karahiyataan ashukhala ummihi karena saya khawatir ibunya akan terbebani merasa berat anaknya nangis ya kan Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua si anak kecil itu. Padahal bukan anaknya. Padahal bukan bukan anaknya. Nah, ketika hal ini dilakukan, itu bisa apa, punya nilai secara antisipasi atau preventif, dan itu juga sekaligus terapi. Antisipasi dari apa? Antisipasi dari kasus-kasus anak yang disebabkan kurang perhatian dari orang tua. Itu akan terminimalisir kasus-kasus seperti itu. Kenapa? Setiap anak sudah mendapatkan perhatian yang cukup. Kalau bukan dari orang tuanya secara kandung, dari orang tua-orang tua yang lain. Itu langkah antisipasi. Dan juga sekaligus terapi buat anak-anak yang memang sudah apa dari kecil Kurang mendapatkan perhatian orang tuanya nah, Tetapi Yang ingin saya tekankan juga Sebelum kita memberikan Perhatian kepada anak orang Perhatikan anaknya sendiri dulu Berikanlah Kepedulian yang cukup Buat anak-anak sebelum kepedulian Untuk anak-anak yang lain Nah itu sebuah tantangan Yang harus kita apa Yang harus kita jalani ya, Sesuatu yang Sangat penting Karena terkait Tentang regenerasi ke depan nanti Jadi biasakan Kalau kita berangkat ke masjid Ketemu dengan santri Kita duduk ngobrol sama mereka Kita tanya perkembangannya bagaimana Persis seperti Anaknya sendiri Sudah Persis seperti anaknya sendiri Tayyip Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan Kemudian poin yang kedua Jadi poin pertama apa tadi? Poin yang pertama kira-kira kesimpulannya bagaimana? Hah? Jadi kalau mau dibuat Judul ya apa eh, Setiap anak adalah Milik dan aset bersama Itu aja sudah Kalau mau disingkat seperti itu Setiap anak adalah milik dan aset Kita bersama Dijaga bersama-sama Dirawat bersama-sama Diperhatikan bersama-sama Kemudian yang kedua adalah memberikan tasjik, memberikan tasjik atau semangat dan tidak membuat mereka pesimis. Itu poin kedua, memberikan tasjik. Memberikan semangat, motivasi Dan Bukan malah Membuat mereka pesimis Al-imam Abu Nu'aim Rahimullah dalam Hilyatul Awliya Menjelaskan tentang Yusuf Ibnul Majishun. Yusuf Ibnul Majishun qala lana bil yaubar lana ibnu shihab rahimahullah ana wa ibnu akhi wa ibnu ammi li wa nahnu ghilmanun ahdazun anil hadis <coughs> alhamdulillah hmm. yusuf ibn al majishun bercerita ibnu shihab az-zuhari Pernah berkata kepada kami, saya kemudian keponakan saya dan juga sepupu saya. Waktu itu kami sih kami masih remaja. Kami bertanya kepada Az-Zuhri tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada sejumlah remaja belajar hadis kepada Al Imam Az-Zuhri rahimahullah. Nah, Al-Imam Az-Zuhri berpesan, "La tahqiru anfusakum li hadatsati asnaniikum." Fa inna Umara bin radhiyallahu ta'ala anhu kana idza nazala bihi amru al-muqdhalu da'a shubban fa-stasharhum yabtaghi hidata uqulihim mengatakan jangan kalian merasa rendah diri jangan kalian merasa rendah diri bedakan rendah diri dengan rendah hati ya kalau yang ini rendah diri Artinya jangan merasa rendah Li hada kati asnanikum Karena Masih remaja dan merasa muda Masih anak-anak Kalau bahasa kita Jangan minder lah Kamu jangan minder Kenapa? Sungguh Dahulu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu apabila menghadapi masalah yang rumit, yang dipanggil itu justru anak-anak muda seperti kalian. Fastasyarahum. Umar Ibn Khattab mengajak mereka diskusi, bermusyawarah, yabdahi hidatau'ukunihim. Karena beliau melihat aspek ketajaman dan keidealismean berpikirnya anak muda. Itu salah satu pertimbangan yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab bukan berarti kemudian yang tua-tua ditinggalkan, bukan berarti yang senior-senior atau yang sudah berumur itu dilupakan, bukan jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa perlu untuk menilai suatu persoalan dari berbagai sisi yes. dari berbagai tinjauan artinya kalau menurut orang tua begini, menurut anak muda demikian tinggal beliau sebagai pemimpin mengkompromikan, kemudian mengambil suatu kebijakan. Bukan rahasa anak muda sana, anak-anak minggir. Ini khusus buat yang tua-tua saja. Tidak seperti itu Umar bin Khattab melakukan. Dan itu memang terkenal ya, majlis syura yang diselenggarakan Umar bin Khattab itu bukan cuma yang tua-tua saja, yang muda pun dilibatkan. radhiyallahu ta'ala anruj. Tapi Nah ini yang perlu kita perbaiki. Masih dominannya dan juga masih banyaknya kita temui anak-anak kita itu minderan, minder. Jadi malu untuk tampil, bahkan bisa kita katakan takut. Ah coba ini, yang ditanya ketutupan kupasang ini. Ya. Coba ada satu yang ditanya ya. Ini kelas berapa ini? Ah, coba lihat ini. Saya cuma kasih contoh itu. Ketika saya berdiri melihat mereka aja sudah rata-rata tunduk kepalanya. Padahal saya nggak ingin bertanya sebenarnya. Udah rata-rata anak kita sudah coba. Nah ini bagus di sini udah dapat bocoran kan? nggak ditanya cuma di dikasih saja. tapi kalau ditanya beneran siapa? Ya? kalau oh, siapa? jadi tidak pernah terus terang aja tidak pernah saya pribadi ya. ketika misalkan diberi apa nikmat oleh Allah berkunjung di suatu makhat ah, di suatu pondok kemudian anak-anaknya dikumpulin paling depan seringkali tapi pas ditanya itu otomatis kepala tertunduk itu otomatis kepala itu ter tertunduk kenapa minder minder nah itu perlu kita perbaiki perlu kita perbaiki harus terus di abar uh, Dididik, Dibiasakan untuk Berani berbicara Asalkan dengan adab-adab Dan akhlak serta etikanya Coba lihat Az-Zuhri Alimam Az-Zuhri rahimahullah Beliau memberikan semangat buat anak-anak muda Waktu itu Pokoknya jangan minder, Jangan merasa rendah Hanya karena Masih muda Masih remaja Ayo kamu tampil ke depan Orang tua Maupun pengajar Atau siapapun yang terlibat Dalam tata kelola pendidikan Mari kita hidupkan Pesan-pesan Dan wasiat dari para ulama kita Apa? Membiasakan dialog Menumbuhkan Apa uh, Keinginan untuk berdiskusi Kita bercerita Saling bertanya, saling menjawab Untuk anak-anak kita Sebab jika hal ini tidak dilakukan Maka terlahir nantinya Generasi yang minduran Diminta jadi imam susahnya Bukan main Padahal hafalannya sudah belasan juz Di rumah saja masih menolak untuk diminta imam. Misalkan orang tuanya Abinya bilang, nak kamu jadi imam ah oh, enggak Abi aja. Itu masih menolak. Bayangkan kalau misalkan mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, masih membawa sifat minder itu, merasa tidak pantas, merasa tidak pas, merasa belum saatnya. Ilmu yang sudah mereka pelajari, yang mereka dapatkan. Karena akan percuma, karena tidak tersampaikan. Kenapa? Tidak berani ke depan. Ketika kita tidak membiasakan mereka untuk berani, jangan sampai minder. Akan muncul nanti generasi-generasi yang tertutup. Generasi-generasi yang pendiam. Yang kemudian secara setiap disalahkan. Ada anak bermasalah, orang tuanya akan dipanggil sebagai bentuk komunikasi antara pengelola pendidikan dengan orang tua anak, orang tua santri. Kita tanya baik-baik Pak, Afwan anaknya antum itu ya, kemarin tu begini dan begitu. Mungkin ada informasi berapa waktu yang terakhir mungkin komunikasi, ngobrol. Orang oh, anak tak tahu set. Anak-anak itu di rumah pendiam. Nah itu Akibatnya Yang tadi saya bahasakan Disalahkan secara sepihak Anak-anak tertutup ustad Sama anak itu ya jarang ngobrol Gak tahu anak itu kenapa Setiap orang menilai anak itu tertutup Anak itu pendiam, anak itu tidak mau terbuka Anak itu tidak mau berbicara Padahal kalau ditelusuri Karena memang tidak dibiasakan Untuk berbicara Karena memang selalu Diposisikan untuk diam Hanya mendengar Tapi cobalah biasakan tuh berbicara Ngobrol, lepas Karena yang namanya orang tua, maupun pengajar, harus punya multiperan namanya. Multiperan itu bisa berganti-ganti peran sesuai keadaan. Anak itu kadang butuh teman. Maka orang tua menjadi teman. Jangan sampai saat anak butuh teman, kita tetap posisinya sebagai bapak. Ya dia gak akan nyaman. Gak akan, gak akan nyaman. Oh dia sedang butuh teman-teman sederajat, selevel. Itu kan indah banget kalau misalkan apa namanya seorang anak ngobrol bebas dengan bapak, seorang anak ngobrol lepas dengan ibu dengan uminya. bukan dalam sahasana yang formal atau resmi. Sambil naik motor ngobrol lepas jadi. Pokoknya aku tuh gini lho, Mbak, gini-gini. Ya sudah, ya anulah. Teman-teman. Yang anak perempuan juga seperti itu, sambil nyapu, sambil masak. Bisa nih aku boleh ceritain, Mbak? Cerita apa, Dok? Cerita apa, Mbak? Misalkan. Kalau Ombi itu pernah gini-gini-gini enggak? Gini, gini, aku pengalamannya kayak gini, Mbak. Cerita bebas. Itu multi peran. Seorang guru dan seorang ustaz maupun pengajar juga sama. Ada saat-saatnya ketika kita dengan santri itu bukan seorang guru, teman. Sehingga dia tidak sungkan untuk bercerita, untuk menyampaikan isi hatinya, untuk meminta pendapat dan saran. Kadang-kadang orang tua harus punya multi harus apa? Kadang-kadang orang tua dengan fungsinya yang multi peran itu Bukan jadi teman Kadang-kadang jadi lawan Maksudnya apa? Lawan diskusi, lawan bermain ya. Gak mungkin kita sebagai orang tua Pokoknya posisi harus menang terus, harus kalah terus Kita malah terus, enggak, kadang-kadang kita harus fight Artinya betul-betul Nah, Dia, dia ngerti Kadang-kadang peran seorang guru Kemarin hampir 2 tahun lamanya Sistem pendidikan online di situ orang tua dituntut punya peran sebagai seorang guru. Ketika mengerjakan tugas dari pondok, bukan orang tua yang berikan tugas, menyampaikan tugas pada anak. Tapi saat itu orang tua jadi gurunya, ya. memposisikan diri sebagai gurunya. Orang tua mengeluh saat e, online kemarin. Mudah-mudahan seterusnya bisa tatap muka. Tapi paling nggak ini kan pengalaman dan pembelajaran tidak sedikit orang tua itu curhat wah dengan sistem online ini anak-anak itu susah sekali belajar di rumah. Wong hmm. sudah disepakati dengan pihak pondok soal-soal atau materi pelajaran itu disampaikan jam 9. Anak saya itu Ustaz, aduh disuruh mandi enggak mau. Ditanya buku dan alat-alat tulisnya enggak tahu. Aduh, susah kayak gini orang tua. Mestinya kan kita sama-sama sadar bahwa kondisinya memang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Ini memang situasi yang gak bisa kita hindari. Maka kita yang harus melakukan langkah-langkah adaptasi. Kita yang menyesuaikan orang tua menjadi guru. Bagaimana anak tidak persiapan untuk belajar menjadi siswa, menjadi santri. Orang tuanya juga tidak melakukan persiapan untuk menjadi seorang guru. Jam sembilan, contoh, sembilan pagi, pelajaran akidah secara online. Sebagai orang tua sudah menyuruh anaknya, persiapan nak, jam sembilan, sepuluh menit lagi. Abi nanti yang mendampingi. Kalau oh, kita gak bisa pergi kemana-mana kan. Abi nanti yang mendampingi. Anaknya tetap aja main. Kurang 5 menit lagi, Nak. Nanti lah. Jam 9 udah dimulai di grup itu. Pengajarnya bismillah, sebentar lagi kita akan mulai. Harap santri-santri kelas MTS 1 melakukan persiapan. Kita akan mulai 7 menit lagi. Mohon absensi atau presensi. Ya, ini Fulan hadir, Alan hadir, Muhammad hadir, Ahmad hadir. Abdul Malik hadir mukhtar hadir sangga. semuanya udah sambil tangan ngacung gini tadi ya. tadi tadi tadi anaknya masih aja main-main tapi coba coba bayangkan kalau misalkan jam 9 kurang 10 orang tuanya udah mandi duluan karena waktu itu orang tua berganti peran menjadi seorang guru langsung. Materi memang dari ustaz pengajar akidah itu. Tapi yang mendampingi kan orang tuanya. Jadi orang tuanya sebagai guru saat itu. Abinya mandi. Nah, Abi udah mandi loh, udah persiapan masuk, sekolah ya, Bi. Cepat ya. Abinya pakai baju yang rapi. Entah itu jubah, atau mungkin sarung dengan koko, pakai kopiah. Ya. Gitu kan. Udah persiapan Memberi contoh buat anaknya Kenapa? Karena saat itu Orang tua berganti peran Sebagai seorang guru Sebagai seorang guru Seorang ustaz, seorang pengajar juga Dalam hal yang sama Berperan sebagai orang tua Kalau tadi orang tua berperan sebagai guru Maka guru berusaha Berperan sebagai orang tua Ada saat-saatnya Anak itu butuh orang tua, bukan guru Bukan yang memberikan ilmu Menyebutkan dalil Tapi seorang guru yang saat itu Memposisikan sebagai orang tua Sehingga pertanyaannya pertanyaan yang Menyangkut kesehariannya Nah itu Nah Ikhwanatillah rahimahni warahimahukumullah al Azhuri beliau mengatakan la tahkiru anfusakum lihada tadi asna nikuum beliau mengajak berbicara ini remaja-remaja waktu itu belajar hadis kalian jangan rendah diri jangan minder kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah kalau ada masalah yang rumit beliau juga minta pendapat. Dan juga meminta pandangan. Dari anak-anak muda. Fastasharahum. Fastasharahum. Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Di dalam majlisnya. Waktu itu ada seorang. Remaja masih muda. Bernama Yahya bin Saleh Al-Abdi. Rahimahullah. Karena yang bercerita beliau. Yahya bin Saleh Al-Abdi rahimullah, beliau cerita ataitul hasana rahimullah, wa ana ghulamun saya pernah hadir di majlisnya al-hasan al-basri, waktu itu masih masih anak-anak lah masih menginjak usia remaja faqa'attu ba'idan minal halaqah saya duduk di belakang agak menjauh dari halaqah inti faqa'la ya bunaya udnu Malakakau adzab Aidan. Al Hasan Al Basri memberikan perhatian, bukannya dibiarkan, tapi dipanggil, disapa. Ya Bunaya, anakku, Udhnu, mari duduk mendekat di sini. Malakakau adzab Aidan. Kenapa kamu duduk di jauh, di belakang sana? Qultu ya Aba Sa'id ini Hassanun Husur qala la ya. Waktu itu Yahya bin Saleh Al-Abdi yang masih anak menginjak remaja mengatakan alasannya wah saya pantasnya duduk di belakang tidak pantas duduk di depan Qala la taf'al idza ji'ta fajlis ila janbi qala kuntu atihi fa yu'iduni ila janbi Oyam sahurasi wayumli alaiyal hadis. Sejak saat itu, sesuai permintaan dari Al Hasan Al Basri yang mengatakan, la ta jangan kamu lakukan lagi seperti itu. Kamu jangan merasa tidak pantas duduk di depan, kemudian kamu pengen duduk di belakang. Pokoknya ida jik fajlis ila jendih. Kamu kalau datang di majlis ini, duduknya harus di sampingku. Kata Yahya bin Saleh al-Abdi Kuntu atihi fayu'iduni ila janbih Sejak saat itu kalau saya datang Di majlisnya, itu duduk di sampingnya Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri mengusap Kepalaku Wayumli al -hadith, Mengimlakkan Riwayat hadith untukku Jadi ulama besar setelahnya Diperhatikan Dipedulikan diberi semangat dan motivasi kamu itu mampu kamu bisa kamu jangan merasa putus asa kamu jangan merasa rendah diri jangan merasa rendah diri jadi setiap kata yang kita ucapkan sedikit banyak itu akan meninggalkan kesan yang kita ucapkan negatif kesannya negatif yang kita ucapkan positif Akan meninggalkan kesan yang positif juga Kita punya santri Kita punya anak Kemampuan menghafalnya Dikatakan lemah Tertinggal di belakang Bukan malah Dijatuhkan mentalnya tetapi seharusnya dinaikkan itu. Dikuatkan. Bukannya kita bilang, ya memang kemampuanmu segitu nak. Orang tua juga mau bilang apa. Ya gak boleh seperti itu. Itu namanya melemahkan. Harusnya kan sesuatu yang lemah itu dikuatkan. Sesuatu yang sedang ambruk itu kita berdirikan ulang. Bukan malah tambah diambrukkan dan diinjek-injek, Bukan. Kita punya anak, hafalannya kurang, hafalannya lemah. Kita ajak bicara. Dan bilang, nak, mau jadi dari orang tua kah? Dari ustaz dan pengajarnya kah? Sama, yang penting memberikan motivasi dan semangat. Kita bilang, nak, kamu tahu para kari-kari Al-Quran itu? Kamu kenalnya syekh siapa aja? Kita ngobrol nih. Wah Syekh Sudes, Syekh Shuraim. Misalkan. Hami Arifai, Al-Ghamidi, al Minshawi, Al-Fusari. Dia mungkin bisa menyebutnya itu. Kamu tahu tak? Mereka itu. dulu Dulunya pun. Jangankan menghafal. Membaca Al-Quran tidak bisa. Mereka yang dikatakan hafiz, hafiz. Dan hufazul Quran itu dulunya gak bisa membaca tapi mereka mau belajar dari yang tidak bisa dari yang tidak mengenal huruf hijaiyah, satu persatu huruf dia pelajari satu persatu huruf dia kenali dia bisa merangkai huruf dari yang semula putus-putus diberi harokat diberi tanwin dia mengerti ahkamnya dia menghafal satu halaman demi halaman, satu jus, dua jus Sampai 30 jus, selesai dia ulangi lagi Sampai mutkin Mereka, maka kamu jangan Rendah diri Mereka yang du, ya mereka yang Kini kita kenal Hebat, dulunya pun Tidak bisa apa-apa Para ulama-ulama kita Yang besar itu sekalipun Dulunya juga tidak bisa apa-apa Tidak -apa. bisa baca, tidak bisa tulis, tapi mereka mau belajar Mereka tidak berhenti Mereka tidak menyerah sebutkan cerita-cerita para ulama itu alimam al-kisai rahimahullah An -nahwi. itu dulu putus asa juga memutuskan pulang kampung gak mau melanjutkan belajaran merasa bukan dan tidak pantas untuk menjadi seorang alim tapi karena melihat ada seekor semut ya yang naik turun jatuh, naik turun jatuh bangkit, naik turun jatuh bangkit dia bawa kepingan makanan itu melewati pagar yang tinggi jatuh terus begitu sampai berhasil semut itu Al-Qisai mengatakan, masak saya salah masak saya kalah dengan segor semut berangkat berangkat itu para ulama dikasih motivasi tidak enak jadi orang bodoh itu. Di mana-mana dan kemana-mana, kamu tidak dianggap, kamu akan direndahkan. Betapa sakit hatinya nanti kamu kalau bilang dasar bodoh. Sementara kamu juga tidak bisa membantah, karena memang kamu bodoh. Maka sebelum itu terjadi, belajar yang semangat. Nah itu kan kata-kata yang positif. Itu kata-kata yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Bukan malah apa dimarah-marah, direndah-rendahkan. Janganlah. Dia sedang terpukul, sedang terpuruk. Nilainya jatuh, nilainya jelek malah dibentak-bentak, keliru yang seperti itu. Orang tua yang baik, orang tua yang bijak, itu pasti akan memeluk, pasti akan mendekap, dalam arti sesungguhnya ataupun secara sikap dan kata-kata. Dia perlu, udah nak, kamu nggak usah sedih. Hari ini nilaimu memang tidak sesuai yang diharapkan. Masih ada waktu, masih banyak kesempatan. Kamu jangan menyerah. Apa yang bisa Abi lakukan, supaya kamu mengejar ketertinggalan itu akan Abi lakukan. Kamu gak usah takut, Abi marah. Kamu gak usah khawatir, Abi kecewa. Tidak, kamu itu anakku. Kamu kesayanganku. Yang penting dari apa nilai yang kamu dapatkan sekarang, Kira-kira rencana apa kita ke depan ini supaya nilai nilaimu nilai bisa diperbaiki supaya prestasimu juga bertambah baik kan begitu bukan malah di marah-marahin Wah pokoknya karena nilaimu nilai jelek pokoknya uang jajan selama dua minggu nggak dikasihkan karena kamu nilainya jelek ya berarti kamu saya hukum tidak sedang terjatuh bukannya malah diinjek dia sedang terjatuh. Kita angkat moralnya. Kita perbaiki mentalnya. Dengan apa? Dengan kata-kata yang baik. Nah ini eh, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya kalau yang poin pertama tadi apa? Poin yang pertama tadi Anak adalah Milik dan aset kita bersama Udah, itu harus tertanam Betul-betul, semua anak ini Itu milik kita, aset kita, anak kita Kemudian yang kedua Adalah eh, Memberikan Semangat Kata-kata Yang menggugah apa namanya, cita-cita mereka jauhkan dan hindari kata-kata yang membuat mereka semakin terpuruk jauhkan dari sikap-sikap yang justru membuat mereka semakin merasa buruk jangan, karena saya dapatkan kasus-kasus seperti itu banyak sekali orang tua yang mungkin saking saking sayangnya barangkali akhirnya terlepas kata-kata yang kemudian dia sesali sendiri Saya ada seorang teman, ini kasus nyata Ikhwan kita sendiri Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Saya sudah ketemu anaknya juga, bagus, baik Sudah berlalu Masa-masa itu Tapi sebuah pembelajaran lah buat kita Jadi si anak Dinyatakan bermasalah Orang tuanya Tidak bisa mengendalikan diri Diusir anaknya itu Anaknya diusir Gak boleh kamu tinggal di rumahnya Abi. Kau pergi cari makan minum sendiri. Salah nilai dia, salah penilaian. Karena anaknya termasuk tipe anak yang kalau ditantang dia berani. Yang diancam bukannya mengkeret, tapi dia malah, ya udah saya buktikan saya bisa. Anak itu betul-betul pergi dari rumah. Saya kenal secara pribadi dengan orang tuanya, saya juga. Ya bisa dikatakan punya, apa, nah ya punya Hubungan lah Dekat dengan Anaknya itu sendiri ya, Minggu lalu saya ketemu juga Beda kota dengan saya Anak itu Betul-betul pergi Hidupnya dari apa? Dari mengamen Dari satu bis ke bis yang lain Dia cari makan Dan minum sendiri, betul Mulailah kenal dengan rokok Mulailah kenal dengan minuman keras Setelah anaknya betul-betul pergi Tidak tahu kemana Orang tuanya yang bingung Baru menyesal kan Hati-hati kata-kata itu Cuma beberapa patah kata pergi kamu Tidak boleh kamu tinggal di rumahnya Abi Tapi efeknya itu Salat aja dia tinggalin tapi tadi saya bilang alhamdulillah sekarang sudah membaik, mungkin seiring dengan umur, ya lingkungan juga mendukung, teman-temannya juga terus mensupport sebagai sebab. Dan alhamdulillah sekarang baik kerja di herbal. Tapi yang ingin kita ambil pengalaman dan pembelajaran di situ, hati-hatilah kalau ngomong sama anak, dipikir-pikir dulu. Jangan sampai doa kejelekan, jangan sampai kata-kata yang Justru menyakitkan. Walaupun itu anak sendiri. Bukankah anak justru menjadi pihak yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang baik? Bukan karena anak, terus kita sesuka-sukanya. Kita ngomong apa aja, kita cacimaki dia. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi kata-katanya harus kata-kata tasjid. Motivasi, semangat. Kira-kira ada satu momen, satu kejadian yang pas dan tepat dijadikan bahan, ambil itu. Jelaskan dan sampaikan. Anak kita bawa ke toko mebel. Tempat pembuatan kursi, tempat pembuatan kusen, pintu dan jendela, buat meja, Jangan dilewatkan begitu saja Duduk, panggil anak kita Nak, Meja itu bagus gak? Oh bagus, Bi Coba kamu pegang halusnya itu. Halus, Bi Ada kacanya, ada stainlessnya Misalnya ada perpaduan kan Kombinasi Coba kamu tanya harganya berapa itu Tanya, oh 2.500.000, Bi Nah, sini nih, Abi mau cerita Jangan pelit bercerita Kepada anak kalau sama teman, sama ikhwan, bisa cerita ngalor ngidul, bisa sampai cerita kemana-mana, kalau sama anak, gak ada waktu untuk bercerita. Jadi, itu namanya proses. Itu namanya proses. Tidak ada kamu pergi ke hutan manapun tiba-tiba dapat meja seperti itu. Tidak ada. Tuh, sana. Itu tumpukan bahan-bahan baku. Masih kayu gelondongan. Masih batang-batang itu. Itu ngambilnya dari tengah hutan. Susah. Orang naik turun gunung, bukit, tebang. Jadi kan, bruh, jatuh. Diangkat, dibiarkan kena panas, kena hujan. Supaya kuat dia. Kan begitu kayu itu sengaja dibiarin. Biar dia tua. Kalau hari ini dipotong, hari ini dibikin, besok pecah. Dibiarin. Kayu jati misalkan. Dibiarin. Memang kena panas, kena hujan. Sengaja. Supaya matang. Setahun bahkan, dua tahun bahkan. Dipotong. Dikergaji. Kemudian dibentuk. Dipukul, dipalu, dikasih paku, diamplas. Nah itu proses namanya nak. Untuk menjadi sesuatu yang berharga. Menjadi sesuatu yang punya nilai tinggi. Prosesnya panjang dan rumit. Nah, kita sebagai manusia juga sama kurang lebihnya. Termasuk kamu. Kamu sekarang sedang liburan di rumah. Kamu kalau ingin berhasil, ingin sukses dalam tolamur ilmi, ya harus melalui proses yang panjang itu juga. Kamu rela menahan lapar, kamu rela menahan rindu. Kamu siap dengan aturan-aturan yang mengikat itu. Sabar ya. Waktu bermainmu ya. Justru dipakai untuk belajar Tidak seperti umumnya anak-anak di luar sana Lebih banyak mainnya ya. Jam tiga kamu sudah dibangunkan Untuk sholat malam Hari Senin dan Kamis Kamu diajak untuk puasa sunnah Tiap pagi sedang ngantuk-ngantuknya Berat-beratnya mata dibuka Kamu disuruh menghafal Quran dan memurojaah Terus begitu tapi sabar nanti ketika kamu berhasil melalui proses ini kamu akan berhasil kan begitu itu namanya motivasi lewat tukang besi juga gitu kan pandai besi cetang cedung cedung berhentilah berhenti terjelaskan tuh proses buat pisau itu panjang loh dibakar dipanasin celupkan di air pukul tukang masukkan lagi ke api, sampai panas membara itu pukul lagi tangkang masukkan air. Ya kalau untuk menjadi punya apa alat dari logam yang kuat ya seperti itu kamu pun sama di pondok di pesantren, ya. kamu sedang ditempa itu namanya menempa besi. Jadi kamu jangan Putus asa kamu jangan merasa bagaimana, dihukum Ustad, dimarahin Ustad, dinasehati, dikasih tugas ini tugas itu, ya kamu sedang ditempa supaya kamu jadi orang yang baik. Jadi setiap apa kejadian dan peristiwa yang memungkinkan kita angkat sebagai bahan bercerita ceritakan. Justru disitulah nilai-nilai dan unsur-unsur kehidupan yang baik itu. Tersampaikan dan tepat pada sasaran Masuk dia di hati Dan itu terasa Saya sendiri kalau sudah bicara seperti ini Yang saya ingat bapak saya Pak Rifai Itu sering beliau bapak saya Melakukan Apa yang saya sebutkan di depan tadi Selalu aja kita diajak diskusi Masih kecil-kecil kita SD dulu Sudah biasa diajak diskusi Diajak bicara, diajak bercerita Sambil jelaskan, sing sabar, sing jujur, ceritanya kayak gini-gini-gini ini, gini, ya kan? Orang sabar tuh begini, yang jujur tuh gini-gini, orang jujur tuh seperti ini. Oh josok ngapusi, jangan senang dan jangan suka berbohong. Berbohong itu nanti akibatnya ini, nih ceritanya begini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti Insya Allah pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu ilaik.